Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Amin, Amin Menurut berita, menurut berita di media Tanggal 9 Maret nanti Apa? apa, apa? Tanggal 9 Maret Buya Tangga, nah, Baik, agak sedikit fasih bacanya Tanggal 9 Maret nanti akan terjadi gerhana matahari total Saya mau bertanya, bagaimana cara melakukan solat gerhana matahari pada bacaan surah, apakah dinyaringkan seperti solat subuh, maghrib, dan isya, Dan kapankah waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Terima kasih ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat karena hati adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan bacaannya seperti halnya kita solat-solat istisqa. Dikeraskan. Kemudian... Caranya ada tiga cara. Yang pertama adalah dua rakaat dengan empat ruku. Dua rakaat dengan empat ruku. Setelah baca fatahah, baca surat, ruku. Berdiri lagi, baca fatahah, surat, baru ruku. Kemudian su, sujud. Dua rakaat dengan empat ruku. Cara yang kedua adalah eh, dengan khutbah. Khutbah. Cuman bedanya adalah sholat dulu baru, baru khotbah. Biarpun orang mengatakan sebagian ulama boleh mau dibolak balik, tapi cuma ulama mengatakan sholat dulu baru khotbah. Kemudian cara yang kedua adalah sholatnya dua rakaat seperti sholat biasa, persis seperti sholat istisqa' persis seperti sholat Eid, ya, dengan dua rakaat kemudian melakukan khotbah. Dengan dua rakaat kemudian melakukan khutbah. Yang ketiga adalah hendaknya ini jangan sampai ada yang terlewatkan. Cukup melakukan sholat dua rakaat, niat sholat, ger, gerhana bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kapan waktunya adalah kapan gerhana terjadi. Boleh di awal, di tengahan, di akhir. Yang penting sebelum matahari itu utuh. Kalau takbiratul ikhram masih gerhana, Allah wa akbar setelah itu bersih, balik utuh, tetap boleh. Karena yang penting waktu takbiratul ikhram dalam keadaan gerhana masih... Masih ada, ya, sampai Injilah, Injilah itu sudah total bersih, apa kembali, maka sudah selesai waktunya, terlambat, bangun-bangun, oh sudah matahari utuh, enggak ada waktu, bangun-bangun masih ada, oh masih ada hitam sedikit, Allahu Akbar, sah, jadi ada tiga cara, sholat istisqa, eh sholat istisqa, sholat gerhana matahari, hendaknya jangan sampai, gerhana matahari dan gerhana rembulan, jangan sampai ada di antara kita yang ketinggalan sholat ini, soalnya niatnya begini saja, ya gak usah bahasa harap saya niat sholat gerhana, ya Allah Allahu Akbar dua rakaat di dapurnya sendiri-sendiri kalau gak bisa datang ke tempat umum atau ke masjid, di rumah sendiri boleh ini adalah cara yang ketiga, tanpa khutbah itu cara yang ke yang ketiga, insyaallah tanda-tanda kebesaran Allah bukan karena matinya seseorang lihat, makanya kalau gerhana matahari gak usah pohonnya dipukulin biar berbuah, gak usah sembunyi di balik tolong ngapain itu biar anaknya nggak hitam. Nah, kalau emang bapak ibunya begitu terus gimana? Nggak ya, hitam kan hitam manis, apa-apa. Nggak ini keyakinan. Nggak ada gerhana dimakan buto hijau nggak ada itu. Nggak kan keyakinan gerhana matahari matahari dimakan buto hijau. Maka tolong semua panci semuanya pukulin, ketepang ketepung, ketepang ketepung, rusak nanti itu. Sholat. Awas, masih ada yang pukul-pukulan gitu, angkat tangan. Ayo, atau mukuli pohon biar berbuah. Wah aneh-aneh ini, gak ada itu. Cuman masih ada sisa-sisa itu, ada gak? Ada gak? Ibu ngelakuin. Gak boleh melakukan semuanya ya, selesai sudah. Itu kan cerita waktu dulu belum ngaji, sekarang kan sudah ngaji. Ya, baik itu adalah. Adapun masalah suratnya ada surat panjang yang disebutkan. Kemudian di dalam ada yang kedua, ya cara yang kedua ada sebagian mengatakan seperti sholat biasa dengan rukuk biasa, ya kan? Berarti kalau kita perlebar lagi menjadi empat, yang pertama adalah dengan membaca surat-surat panjang yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah dengan empat rukuk tapi sholatnya pendek, pendek. Yang ketiga adalah dengan khutbah tetap, dengan sholat, kemudian khutbah, tapi sholatnya dua rakaat. Yang keempat adalah sholat, sholat saja. Itu saja ya, caranya seperti itu. Allah alam bisawab.